パパ、パパ、パパ、パパ、ギルバッド、パパ、パパ、ギルバッド、パパ、パパ、ギルバッド、パパ、パパ、ギルバッド、パパ、ギルバッド、パパ、ギルバ nanti disalahgunakan iya kan, kita tahu sendiri l siapa mereka kan? dan yang disesalkannya itu、hmm, kenapa harus di apa ya di, di, seharusnya kan bisa juga kan dilelang, tapi dilelang kita tahu kan kredibilitas mereka kan rendah ini dilelang tuh uangnya juga gak tahu kemana juga iya, dihancurkan sayang juga Kembali lagi ke mentalnya lagi ya, mental si si orang beacukai ini, ya kan, kalau di l a l a n g masuk ke kas negara kan enak, ya kan, sama-sama s a menguntungkan, a a a s m m ya kan, kas negara masuk dan juga di sini nih,、eh, masyarakat n gak g kekurangan minuman untuk New Year, ya kan, jadi kembali lagi ke si manusianya lagi lah, manusia beacukainya ini, terima kasih. Bapak Andri, selamat siang Pak. バランジューキーキャンソーラーモニターのバランジュ Uh, menyambut tahun baru ini Sekali seperti Minuman begitu kan dibutuhkan ya, Dari di ya, Untuk setahun Ya benar memang membuang-buang energi ya, rasa yang perlu dimusnahkan itu Yang produk berbahaya Yang dan yang gak g ilegal Kalau ilegal ada t e r d a f t a r d i Departemen Kesehatan ya, Sebaiknya jangan dimusnahkan、ya. Itu setengah bijaksana Terima kasih Ibu n e l e p o n terakhir Bapak e r i k Selamat siang Pak Halo selamat siang Selamat siang Bapak e r i k s i l a k a n Pak Saya rasa negara ini perlu pem, apa, penelitian m b a a h p e lagi Kalau soal minuman gitu kan turis asing kita ada Buat orang-orang Indonesia sendiri Kalau mau minum itu dikenakan pajak Kalau buat mereka kan itu memang udah kebiasaan mereka Dia cuka jangan terlalu <laughs> berlebihan lah Yang perlu dihilangkan itu h kayak narkoba Orang-orang yang membawa bandar-bandar itu yang perlu dibasmi Kalau minuman itu kan asal diminumnya cukup, porsi cukup Saya rasa ada peraturan dari kesehatan Itu juga bisa dijalankan Dan saya rasa cukup ngerti lah Untuk Bia Cukai sendiri Terima kasih Selamat sore Pak r u d i Ya, ya silahkan. silahkan Pak r u d i Ya sangat bijaksana sekali itu soalnya minuman keras t u h membawa maut jadi sebaiknya minum bir aja kalau mau、hmm. okay. itu saja Bapak, terima kasih Pak Tony selamat sore silahkan Pak ya ee, sebetulnya masalah alkohol kan memang batasannya jadi semacam shock terapi sih sah-sah saja ya untuk ya hotel sebetulnya mereka kan produksi atau yang m e r a n g b e r a n g impor t jadi n gak g usah terlatir kalau buat saya sih pemerintah harus tegas terima kasih p a Johan selamat sore, Halo, sore. ya silahkan p a Johan、uh, menurut saya s u d a sesuai dengan kedua Bapak tadi jadi、uh, tegas saja karena kalau memang n gak g perlu pemusahan ya sebaiknya n g gak usah ada m a c a m penyelundupan, seperti itu aja sih.、Mm -hmm. ya. Terima kasih. Pak Mira, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan. Menurut saya produk itu kan tidak ada salahnya. Yang salah oknum-oknum atau orang-orangnya atau produsennya. Importir itu ya harus dihukum manjeras, bukan minumannya dihancurkan. Itu kan memboroskan energi, memboroskan uang, memboroskan raw m a t e r i a itu betul sekali. パカトノ y s l a m a t o r e l a l a m b a n y a k h a b e a c u k a i Sukamusnakan, Barang Sitaan.Sarusnya Barang Barang Sitan, itu Klaubisadipakai, di Lelang, Katminuman Kraskan, Banyak Minumkan, e p a t r i a t orangasing i t u j d i Biarla m r e k a Minum, j d i Uanghasil, Lelang itu t b i s a d i p r g u n a k a n t Untu Banyakhal, itu Misalnyatu. Demikian ya Oke、okay, terima kasih Pak Charlie Iya halo Silahkan Iya kalau menurut saya Bukan masalah bijaksana atau enggak ya, Tapi lebih、uh, Pelaksanaannya di lapangan ya ibu ya. Kalau banyak sekali hal-hal yang terjadi Memang ada beberapa Minuman-minuman keras yang saya tahu Memang sengaja Itu tujuannya supaya Dimusnahkan oleh lebih juga Tapi ada beberapa juga yang memang mereka いいですか Sebaiknya dimusnahkan saja gitu mbak.、Hmm.